Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akhidah Merdebarkan surah Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wabam Pada sempatan pagi hari ini Kita InsyaAllah ta'ala akan bersama-sama membahas sebuah kitab yang berjudul Sifatuz Zawjah as Sifat-sifat seorang istri yang salihah. Tulisan Profesor Dr. Abdul Razza bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bader insyaallah wa ta'ala. Hari ini hari Senin tanggal tanggal berapa Ibu-ibu? 22 22 Safar tanggal 13 Sofar 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober tahun 2018 kita akan membahas sebuah tema yang kaitannya dengan wanita secara judul Secara judul kaitannya dengan wanita, akan tetapi sesungguhnya isinya dibutuhkan oleh siapa saja. Nanti insyaallah taala akan disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq tentang pentingnya tema ini. Kalau ada yang mengatakan lo kok yang dibahas wanita kok? Yang dibahas itu kok tentang wanita kok? Judul yang kaitannya dengan wanita, ya jawabannya gampang. La ibu-ibu itu wanita atau laki-laki. Ketika ibu-ibu adalah seorang wanita ya, tema-tema yang cocok adalah tema-tema tentang kewanitaan. Kemudian eh, juga berkaitan dengan firman Allah Taala, Kuang Fusakum, Jagalah diri kalian, Wa Ahli Kumnaro. Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk mengutamakan Diri kita terlebih dahulu Kalau kita laki-laki Ya berarti kita membahas Tema-tema tentang laki-laki Yang menyelamatkan diri dia Dari api neraka Kalau dia adalah seorang wanita Ya berarti dia mendahulukan Tema-tema wanita yang Menyelamatkan dia dari api neraka Maka eh, Jangan sekali-kali kita ini jangan sekali-kali kita ini menyempatkan sebuah ilmu, apapun itu pembahasannya, entah yang berkaitan dengan wanita, entah pembahasan secara umum itu jangan sekali-kali kita menganggap ringan. Hal ini tentu apabila kita bermalas-malas. Menganggap ringan sebuah pembahasan Beda dengan kondisi para sahabiah Sahabiah dulu datang kepada Nabi Muhammad SAW Minta pelajaran khusus wanita <coughs> Datang para ibu Para sahabiat Kepada Nabi SAW Dan mengatakan rijal. Ya Rasulullah sesungguhnya kaum laki-laki telah menguasai dirimu sehingga mengalahkan kami. kaum laki-laki lebih sering bertemu denganmu daripada kami. Fa ja'al lana yawman min nafsika. Maka para sahabiat mengatakan, "Mbak, tolong sediakan satu hari. Siapkan satu hari untuk kami wahai Rasulullah." Di ternyata mereka minta kajian khusus ibu-ibu. Yang tidak diberikan kepada kaum laki-laki. Wa adahuna yaman maka kemudian Rasulullah saw pun persiapkan, menjanjikan mereka satu hari lakiyahuna fihi. Wa aldhuna wa amarahuna di hari itu beliau bertemu dengan para sahabiat Menasihati mereka, memberikan perintah-perintah kepada mereka. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mau'idukunna baita fulan atau baitu fulan. Tempat berkumpul kalian adalah rumah sahabatiyah fulanah. Jadi ditentukan rumahnya siapa? Faatahunna fahadatsahunna. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah tersebut dan memberikan wejangan pelajaran kepada para sahabat. Jadi mereka semangat. Ya. Jadi jangan kita eh, sebagai talibul ilam jangan sampai kita ini menyemelekan sebuah tema mengatakan lu kok temanya itu-itu saja. Lah terus mau apa? Wong kita ini sifatnya adalah pelu pelupa. Diulang saja kadang masih lupa apalagi tidak tidak diulang. Ya, tidak diulang lupa, diulang juga lupa Maka tidak ada masalah kita membahas tema-tema yang khusus tentang wanita semacam ini Nanti ketika pembahasan kita habis, kita akan membuat mem memilih sebuah tema yang yang lain Yang juga akan penting, merupakan tema-tema yang penting bagi kehidupan kita insyaallahu ta'ala Taib kita akan mulai Ibu-ibu sudah pegang kitab semuanya ya InsyaAllah ya Yang tidak pegang ya dengarkan dengan baik Ya Yang pegang berusaha untuk mengikuti apa yang kita kita baca Bismillah berkata Mu'allif rahimahullah ta'ala Atau hafizahullahu ta'ala Yaitu Syekh eh, Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-abad al-Badr Bismillahirrahmanirrahim Inalhamdulillah, nahmudhu wa nastainhu, wa nastafiruhu, wa natabu ilaihi. Beliau memulai dengan memuji kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wataala, meminta ampun kepadanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Wa naulubillahi min syururi anfusina dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami. Wasiyati akmalina dan keburukan amal-amal kami. Kadang-kadang jiwa manusia itu mendorong manusia untuk berbuat buruk. Nah kita ini berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Kalau kita pernah membaca surat al Falak, Al-A'udhu bi Rabbi Falak min syarri ma khalq min syarri Ma katakan lawai muhammad aku berlindung kepada rab yang menciptakan waktu al-falak ya ini waktu apa? subuh dari apa? min syarri ma khalak dari kejahatan ciptaannya ibu-ibu ketika membaca surat ini jangan hanya terbayang berlindung dari kejahatan makhluk-makhluk di luar kita dari kejahatan tetangga, dari kejahatan masyarakat, dari kejahatan orang di luar sana Tapi bayangkan ketika kita membaca ayat ini, kita pertama kali berlindung adalah dari diri kita sendiri Min Dari segala yang diciptakan oleh Allah, termasuk diri kita Ya, Termasuk diri kita ini diciptakan oleh Allah atau tidak? Diciptakan oleh Allah Makanya ketika membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri yang terbayang pertama kali adalah aku ya Allah berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku. Kalau seseorang tidak mengetahui ke kejahatan sesuatu, bahaya dari satu perkara, dia akan lalai menganggap itu bukan musuh. Padahal jiwa itu ada bahayanya. Kalau dia tidak tahu bahwasanya jiwa itu memiliki bahaya, dia akan santai-santai saja. Ini bahaya. Maka kita harus mengetahui, pertama kali kita berlindung kepada Allah dari segala ciptaannya, adalah berlindung kepada Allah dari dirinya sendiri. وَسَيِّعَاتِ amalina مَيَّهْدِهِ اللَّهُ فَلَمُظِينَ لَهُ wa mayuddil salah dialah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd kemudian syekh memulai fa inna mawdhu'a hadhihi sesungguhnya tema tulisan ini Risalah itu tulisan Tema tulisan ini Allati hiya bi'unwan Yang judulnya ya, Yang judulnya Sifat-sifat seorang istri yang soleha Laisal kalamu wal khitabu fiha muhtassan Pembicaraan di dalamnya Laisa al-kalamu wal khitabu fiha bukanlah atau pembicaraan di dalamnya bukanlah mukhtassan khusus ya al-kalamu wal khitabi fiha laisa mukhtassan jadi pembicaraan dalam kitab ini tidak khusus tidak khusus untuk siapa laisa mukhtassan bisabbah al muqbilah Pembicaraan di dalam kitab ini tidak khusus hanya untuk remaja putri. Nah ini. Yang ingin menikah. Ibu-ibu masih remaja ataukah remaja? Ya. Oh, ternyata kitab ini enggak khusus untuk remaja putri yang ingin menikah. Arahibah fima rifat sifat sifat zaujah yang ingin tahu apa toh sifat sifat istri yang salihah bukan hanya untuk itu jadi kan terkadang wanita itu remaja putri ya pemudi akhwats ya kalau ingin menikah buru buru cari apa toh sifat sifat istri yang salihah buku ini bukan untuk dia toh Bukan hanya untuk wanita yang ingin nikah supaya jadi istri yang salih, bukan. Bukan hanya itu. Ya. Ini kata Syekh Abdur, Abdur Razak. Laisal kalamu wal khitabu fiha muhtassan bisyabbatil muqbillah ala zawaj. Ar-raghibah fi ma'rifati sifati zawjah. Bukan hanya untuk remaja yang ingin menikah, yang ingin tahu tentang sifat-sifat seorang istri, Lita biha supaya dia bisa berhias dengan sifat-sifat tersebut. Tahala dari kata hollya atau hilyah hiasan supaya dia bisa bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Walituhayi anafsaha dan supaya bisa menyiapkan dirinya. Litahtikihah untuk merealisasikan sifat-sifat tersebut. Watatsmimiha dan untuk menyempurnakannya dan untuk melengkapinya. Yang kurang pada diri saya apa sih? Oh kurang ini, ya sudah akan tak lengkapi. Bukan khusus untuk wanita-wanita model seperti itu saja. Bukan hanya khusus pada remaja-remaja putri yang akan menikah saja. Ini kitab ini. Terus kalau begitu, kita lihat saja nanti. Ya, kata Syekh selanjutnya, Dan bukan pula, Ya, mukhtasan hanya khusus Bil mar'atil mutazawijah Untuk wanita yang sudah menikah ya, Bukan juga khusus untuk wanita-wanita yang sudah menikah Allati yang ahabat linafsiha Suka untuk dirinya Ingin dirinya memiliki Sifatizawjati salihah Memiliki sifat-sifat jaujah yang solihah, lituhafidah aleha, supaya dia menjaganya, bisa menjaganya pada dirinya, memelihara sifat-sifat tersebut pada dirinya, wa lituhakti kohafihayatiha. Dan untuk merealisasikan sifat itu dalam kehidupannya, bukan khusus untuk seorang remaja yang akan menikah saja, bukan pula khusus untuk wanita yang sudah menikah supaya dirinya bertahan menjadi wanita yang salihah kama anahu laisa mukhtassan bukan pula khusus bil maratil muqassirah bukan pula khusus bagi wanita wanita yang akhlaknya jelek kurang jadi jangan sampai wah Kok kajiannya sifat zaujah mar'ah sholihah Zaujah sholihah berarti menganggap kita ini Belum Belum sholihah Oh tidak Kajian semacam ini bukan hanya untuk wanita-wanita yang tidak sholihah Semuanya Baik wanita yang ingin menikah Pas kajian ini Wanita yang sudah menikah Pas juga kajian ini Wanita yang ada kekurangannya pas juga kajian ini. karena ya. bukan khusus untuk mereka. Kama anahu laisa mukhtassan bil mar'atil muqassirah bukan hanya khusus untuk wanita-wanita yang akhlaknya kurang, perilakunya kurang, li'ilajima'in dahaminat taksir. Untuk mengobati kekurangan-kekurangan pada dirinya. Li'ilaj untuk mengobati kekurangan-kekurangan yang ada pada pada dirinya wa tadhkiruha dan mengingatkan dia bijawani bin naqas sisi-sisi kekurangannya itu apa saja sih bukan khusus untuk mereka kok litatadarraka amraha supaya dia bisa menyadari tentang kondisinya wahayataz zaujiyatil karimah dan supaya dia bisa merealisik merealisasikan kehidupan uh, dia sebagai seorang istri yang mulia Jadi saya ulangi ya Kitab ini tidak khusus bagi remaja yang ingin apa? menikah Tidak pula khusus hanya untuk ibu-ibu yang sudah menikah Tidak pula khusus untuk wanita yang ada kekurangan dalam akhlaknya Bukan itu Bal Bal'inahu khitabun wa tadhkiratun aam min hadhihi min hadha kulli akan tetapi kitab ini tulisan ini adalah panggilan khitab wa dan pengingat aam min hadhihi kulli yang lebih luas dari semua itu yang tadi sudah disebutkan fahuwa tadhkiratun lil ab dia adalah pengingat sebuah pengingat bagi seorang ayah Berarti bapak-bapak pas enggak ikut kajian ini Nah terus kalau bapak-bapak ikut, ibu-ibu ditaruh di mana? Nah itu, makanya khusus untuk ibu-ibu terlebih dahulu Ustaz, apakah pernah membahas kajian ini di depan bapak-bapak? Pernah Ya, jadi jangan kemudian Wah Ustaz kok ngaji ini kaya-kaya memojokkan wanita Tidak, nah, bapak-bapak ini cocok kajian seperti ini Ya bukan berarti kalau sudah mendengar kajian ini, oh ini wanita minggir bapaknya. Nah, ya. Fawwat kiratonil ab. Dia adalah sebuah pengingat bagi seorang ayah. Aladhi yang yuri duli yang dia menginginkan anak-anak perempuannya. Waman tahta yadihi dan menginginkan untuk setiap orang yang ada di bawah tanggungannya. Berarti siapa aja anak anak perempuan, kemudian siapa istri, kemudian siapa mungkin di antaranya ada ibunya, mungkin juga ada neneknya, mungkin ada cucu perempuannya. Waman tahtaya di nasatan toyibatan supaya mereka bisa tumbuh dengan tumbuh yang baik dengan pertumbuhan yang yang baik. Jadi kitab ini adalah tadkiroh sebuah pengingat bagi seorang ayah. Yang dia menginginkan kebaikan bagi putri-putrinya. Dan siapa saja yang ada di bawah asuhannya. Supaya mereka bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa hayatan karimah. Dan supaya mereka bisa hidup dengan kehidupan yang mulia. Wa dukulan lil hayati zaujiyah Dan mereka bisa masuk dalam kehidupan suami istri ala wafqi muradil la sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala wafqi itu sesuai ya. sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulillah dan juga sesuai dengan keinginan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li takuna supaya tulisan ini menjadi li takuna takuna kembali menjadi tadhkirah kembalinya kepada tadhkirah itu ada tulisan tadhkirah huh? fa huwa tadhkiratun ya. supaya pengingat ini menjadi aunan lahu penolong bagi dia wasilah li yadhkirahunna untuk mengingatkan para kaum wanita tadi yang ada di bawah tanggungannya bid dawabitisyar'iyyati dengan dawabit Tawabid aturan-aturan syariah, wassifatil maraiyah dan sifat-sifat yang tertuntut dari seorang wanita maraiyah tertuntut yang harus diperhatikan halati yambagilil fathati yang selayaknya seorang pemudi seorang wanita antan shaah alaiyah untuk tumbuh di atasnya. Berarti apa fungsi tulisan ini, ibu-ibu? Sebagai pengingat Bagi seorang apa Kepala rumah Tangga Yang ingin anak-anak putrinya Dan siapa saja yang di bawah tanggungannya Mendapatkan pertumbuhan yang Baik Kehidupan yang Mulia Dan siap masuk ke dalam kehidupan suami Istri Sesuai dengan apa Dengan keinginan Allah dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini menjadi penolong bagi bapak tersebut, semacam buku panduan, Bu. Ya. Semacam menjadi apa? Buku panduan. Nih, kalau kamu ingin mendidik anak-anak perempuan kamu, pakai buku ini. Begitu maksudnya, ya. Liudzikirahunna biddawabit untuk mengingatkan mereka wanita-wanita yang ada di bawah tanggungannya. Ya, ten, eh, tentang kaedah-kaedah syariah Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang seorang wanita Sampai di sini ibu-ibu ada yang perlu dipertanyakan Nanti kita lanjutkan insya Ada mufrodat yang ketinggalan Kan nah? kita baca buku Jadi ditanya kosakata yang ketinggalan ini? Anu saat ketinggalan kamu Itu anak yang menunggu Ya Nah, ada kosa kata yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya Baik Kita lanjutkan Baik, Berarti kita kembali tekankan Buku ini bukan hanya untuk remaja putri Buku ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang sudah menikah Buku ini bukan hanya untuk wanita yang merasa dirinya apa tadi Jelek untuk memperbaiki diri Tidak Tapi buku ini juga untuk bapak-bapak Ya sebagai buku pan, panduan untuk membimbing wanita-wanita yang ada di bawah tanggung jawab dia. Dah. Berarti ayam loh. Oh iya. Ternyata buku ini bukan untuk wanita. Tok. Nah kalau begitu dibahas dong Rad, Nanti bapak-bapak. Ya mudah-mudahan diberi kesem kesempatan. Taib. Lanjutkan. Sheikh mengatakan. Watar kiratun lil um. Dan buku ini sebagai pengingat bagi seorang ibu. Wahiyara'iyatun fi baitiha dan dia adalah penanggung jawab utama di rumahnya. Seorang ibu dia adalah seorang penanggung jawab dia butuh buku panduan, butuh pengingat. ya Wamasulun anbanatiha dia yang akan ditanya tentang anak-anak perempuannya dalam hadis kan jelas ya kullukum ra'in setiap kalian adalah apa pemimpin wa kullukum masulun anraiyatihi setiap kalian pasti akan ditanya tentang apa yang akan dipimpinnya Sampai pada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam wal maratu ra'iyatun fi baiti zawjiha dan seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya anbu. Dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Nah, kalau seorang wanita pemimpin nggak punya patokan gimana cara memimpin keluarganya bingung maka buku ini adalah sebagai pengikat pengingat ya pengingat catatan bagi kaum ibu karena dia adalah seorang pemimpin wa muwajihatun lahuna dan ibu itu adalah muwajih seorang yang memberi saran arahan. Bagi anak-anak perempuannya Biasanya anak-anak perempuannya dekatnya dengan kaum Kaum ibu ya Dengan ibunya Kalau dengan bapaknya paling takut ya gitu. Maka ibunya yang lebih dekat Dia yang akan banyak memberikan saran Kalau sarannya tidak beraturan Tidak ada pedoman syariat Ngawur nanti arahnya Maka buku ini fungsinya adalah untuk Menjadi semacam apa Patokan, pedoman, catatan, panduan bagi seorang ibu yang ingin mengarahkan anaknya. Wagfirun min al banat yang ala anwa'in min al ahlaki wa iktasabna min al Dan kenyataannya banyak dari kaum wanita atau banyak dari anak-anak perempuan banat yang syakna tumbuh ala anwa'. Dengan berbagai macam akhlak, ala anwain min akhlak, tumbuh dengan berbagai macam akhlak, w dan juga sifat iktasabna min um, yang mereka ambil, mereka pelajari dari ibu. Ibu yang seneng turu ya mereka pada seneng turu. Ibunya pada seneng main hp ya anak anaknya netanya pada seneng main hp. Makanya hati-hati. Ibunya senangnya bentak-bentak bocone -bentak ya pada baik ya. Ketika ibu itu suka melakukan perkara yang sia-sia Anak perempuannya pun akan ikut-ikutan Ketika sang ibu suka memainkan HP di dalam rumah Tidak peduli dengan keberadaan suami dan sekitarnya Anak-anak perempuannya pun akan ikut-ikutan Ketika sang ibu tidak menutup aurat, maka anak-anak perempuannya pun akan ikut ikutan. Ketika sang ibu ternyata galak sama sama siapa suaminya. Mujaraban yadhuul az dan yadhuul az zaujul baita, fathat ainha fathan azima. Jadi begitu suaminya masuk ke rumah. Sang istri sudah siap dengan mata yang melotot lebar Maka yang seperti ini akan dicontoh oleh siapa? Anak perempuannya Dia nanti akan memperlakukan bapaknya kayak gitu dan memperlakukan siapa? Suaminya seperti itu Maka ibu-ibu hati-hati Kasihirun minal banat Kata Syekh Yang sya'na ana ala anwain minal akhlaqi wassifati iktasabna minal umum banyak dari anak-anak perempuan itu tumbuh memiliki akhlak yang dia tiru dari ibunya. Maka hati-hati. Ya berarti ini pengingat juga bagi kaum ibu. Wahuatikiratun Aidon. Wo ternyata buku ini adalah panduan juga bagi siapa? Liduati bagi para dai. Jadi ternyata buku ini juga dibutuhkan oleh untuk, untuk siapa para dai lil inayabi hadal amar supaya mereka betul-betul perhatian dalam masalah ini apalagi jumlah wanita lebih apa banyak dari kaum laki-laki di lingkungan kita ini berapa ya perbandingan wanita dan laki-laki belum mungkin bisa dilihat dari jumlah siswa. Ya jumlah siswa. Ya, kalau SD Putra berapa, SD Putri berapa. Kemudian anak-anak berapa? Dah, kita masing-masing jajar-jajar keluarga. Yo, dari gang ini. Tuh, sana. Pojok dekat itu. Rumahnya siapa itu? Titik-titik itu. Ya, ya Nah, di situ banyak laki-laki atau perempuannya? Perempuan. Geser lagi ke sini. Banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan lagi, geser lagi ke sini. Terus ternyata banyak perempuannya, Masya Allah. Makanya jumlah, karena jumlah wanita umat ini, lebih banyak perempuannya, maka para da'i pun penting untuk mengetahui tentang kondisi seorang wanita yang salihah. Wal-ihtimam bihi. Dan dia betul-betul supaya menaruh perhatian dengan hal ini. Para da'i tadi wasai wasai fi nashri hadhihi sifat alfadila dan dia betul-betul berusaha untuk menyebarkan mengajarkan sifat-sifat yang mulia ini wal akhlaqil hamida dan akhlak-akhlak yang terpuji wal khinalil mubaraka dan sifat-sifat yang mubaraka yang penuh dengan barakah litakuna sifatin Mulazimatin lil-banati wan-nisa Supaya sifat-sifat tersebut menjadi sebuah sifat yang senantiasa melekat Mulazimah ya. Menjadi sifat yang senantiasa melekat bagi kaum remaja putri, banat Wan-nisa dan juga kaum wanita Fi mujtama'il iman dalam sebuah lingkungan keimanan wafidiyaril mu'minin dan perkampungan orang-orang yang beriman ini penting ya makanya kalau ada pengajian sebuah desa sebuah tempat maka tidak mengapa bahkan merupakan sebuah perkara yang sangat baik ada pengajian khusus menggodok ibu-ibu menjadi wanita yang Salihah Menjadi istri yang Salih sebagaimana Bapak-bapak juga Belajar menjadi Seorang suami yang Yang salih Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Bapak-bapak ya, Dan juga ibu-ibu Jadi pasangan yang Salih dan Salihah Dan juga anak-anak kita Allahumma Amin Terlebih lagi zamanan Kita sedang hidup Di sebuah zaman Guziyat fihil mar'atu ghazwan Dimana kaum wanita benar-benar diserang Ghazwan dengan sebuah serangan Lam yahsul laha yang belum pernah dia alami Fi a'yi fatratin di zaman manapun Fi a'yi fatratin min fatarat at-tarikh as-sabiqah di zaman manapun di sejarah sebelumnya Jadi zaman ini Serangan kepada kaum wanita Itu jauh lebih dahsyat Dibandingkan serangan-serangan kepada kaum wanita di zaman-zaman sebelumnya Siapa yang menyerang Ustaz? Nah, lihat ini Abro majallatin adidah Melalui majalat Apa? Majal Berbagai bidang ya Berbagai bidang Jadi majalat itu artinya Majalat itu bidang Kalau adidah berbagai Jadi dia diserang dengan Berbagai bidang Mulai dari ideologinya Mulai dari Politiknya Mulai dari Ekonominya Mulai dari sosialnya Mulai dari budayanya Mulai dari keamanannya, Ipolexosbud hankam. Mulai dari itu, semuanya. Sisi-sisi, Muay akalnya, Adat kebiasaannya, Diserang dari sisi itu. Ini ngeri. Dan lewat apa saja, Wa kafirah, Dan melalui berbagai saluran macam-macam. Wa -macam. wasaila muta'adidah, Dan berbagai macam sarana, ada HP-nya Ada televisinya Ada majalahnya Ada pergaulannya Ada kelompok-kelompok organisasi-organisasi tertentu Yang mungkin tujuannya merusak kaum wanita Terus banyak sekali wasilah-wasilah yang digunakan oleh musuh-musuh Islam Untuk menghancurkan kaum wanita Tahdifu di mana seluruh usaha-usaha tadi, serangan-serangan tadi bertujuan lil iha lil itahah untuk menjatuhkan Bi'ifatil mar'ati, kehormatan wanita. Wa syarafiha dan kemuliaannya. Wa kamaliha dan kesempurnaannya. Wa hilyatiha dan perhiasannya wa zinatiha sama perhiasan wa imaniha dan menjatuhkan keimanannya wa akhlaqiha dan menjatuhkan akhlaknya wa fadilatiha dan menjatuhkan keutamaan seorang wanita zaman ini zaman yang penuh dengan apa kerusakan serangan bagi kaum wanita yang di atau serangan-serangan yang dihadapi kaum wanita di zaman ini berbeda dengan serangan-serangan yang dialami mereka di zaman dahulu ya lu mungkin serangan-serangan akhlak yang buruk maksudnya bu ya? ya serangan akhlak yang yang buruk kalau dahulu untuk me merekrut untuk, e, ya ini untuk me, menggoda seorang wanita itu butuh waktu yang sangat apa? Sangat lama. Kirim surat, ketangkep karo. Berapa eh, Ini surat atau pondok? Nah gitu kan. Kalau sekarang begitu kirim SMS dibaca bisa dihapus. Kirim SMS gak bisa kirim foto Kirim foto pun gak bisa apa? Bergerak Sekarang lewat WA Bisa kirim tulisan panjang banget Kalau SMS panjang-panjang terputus Ya terputus SMS Muncul apa? WA Buku le nulis Surat ke Kepada seorang yang diinginkan Ber, ditulis menjadi sebuah apa? buku Buku harianku untukmu Wah, Itu jadi pdf masuk ke WA ya Kemudian setelah itu dia ngirim foto Fotonya agak berwarna lagi WA loh Sudah itu bisa ngirim video Lebih dahsyat lagi video call ada yang iseng-iseng mungkin, wah coba hubungi. Sengangkat umar, ini enggak? Atau sengangkat wanita? Sengaja seperti itu terkadang. Ini nak ujubilahi, minta alik. Ternyata serangan, serangan kepada uh, kaum wanita khususnya itu sangat dahsyat. Kalau di negara Saudi saja yang negaranya, masya Allah terjaga dengan adab-adab wanita yang cukup ketat. Mereka bisa diserang lewat yang dulu namanya parabola. ya. Jadi untuk menonton, untuk memasukkan sebuah kemaksiatan itu lewat parabola. Sekarang mungkin parabola nggak laku. Kenapa? Ada yang lebih hebat dari parabola. Parabola ngebeki omah. Oh parabola itu kan di atas apa? Penuh gitu kan. Sekarang cuma sebuah kotak kecil bisa dimasukkan saku. Bisa dibawa kemana-mana. Jadi enggak butuh yang namanya apa? Para bola. Dan itu kaum wanita pun sama. Remaja-remaja putri. Kalau anda naik bis, subhanallah. Berangkat sekolah itu anak-anak sekolah pada megangi HP. Dibonceng. Bapak menjaga keselamatan anaknya dolanan HP. Sedih, Napa Mata? Sedih sekali, Masya Allah. Um, bapaknya betul-betul perhatian, menghindari bis, menghindari lubang, menghindari sepeda motor, menghindari ini. Eh, malah anak ini sedang sibuk, asik dengan nggak tahu siapa. Mungkin janjian dengan temannya di sekolahan, mungkin lagi ngobrol dengan dan lain-lain. Ya, Nasalullah, salamahulafiyah. Ada seorang ustadz mengatakan, kalau dulu ibu-ibu sama bapak-bapak itu bingung nyari anaknya. Karena sedang pada lari, sedang pada pergi, boleh jangkrik jarini. Ya, sekarang jangkrik diterna. Ini beli jangkrik enggak perlu ke tengah sawah. Udah gitu, ada satu perkara lagi. Dia bisa hari ini seorang anak itu bisa anteng jam-jaman di dalam kamar. Masya Allah. Anakku anteng banget. Anakku rata anteng. Kenapa kira-kira kelanteng? Ternyata di tangannya ada segenggam apa? HP. Ini namanya perang kepada keluarga. Maka saya sangat sarankan kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang mendengarkan uh, siaran ini. Ya, untuk membatasi penggunaan HP. Terutama untuk anak kita. Untuk diri kita juga. Ya dibatasi. Jangan sampai anak itu diberi kebebasan sebebas-bebasnya so untuk memegang HP. Tegas dari kecil. Kalau ada anak-anak bercita-cita, nanti kalau aku besar sudah hafal lima juz belikan HP. Enggak. Yang lain. Es krim saja. Iya, es krim enggak apa-apa. <risas> ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu itu menjanjikan HP untuk prestasi mereka. Terus kapan saya itu pu boleh punya HP? Nanti kalau sudah besar, ya. Kalau perlu kalau sudah apa? Nikah. Nanti kalau kamu nikah tak hadiah HP. Nah, itu pun hati-hati juga lah. Bos. kalau bisa hidup tanpa HP sebetulnya lebih enak hidup tanpa HP. Ya itu sebetulnya kalau bisa seperti itu. Toh dulu masya Allah kita ini bisa lemu ginuk-ginuk ya. Tanpa ada HP saat itu kan? Masjuma, ibu kita, bapak kita mendidik kita tanpa tanpa HP. Walaqul, walaqulih. Yang jelas, Ustaz tapi kan ada TV. Ya, mungkin saat itu ada TV. Tapi HP lebih berbahaya dari televisi. Karena televisi itu acaranya sudah Sama-sama bahaya. Ya. Acaranya sudah diatur. Tapi kalau HP, acaranya sak gelem ngudele dhewe. Makanya ini harus hati-hati sekali. Jangan didik anak kita untuk cinta dengan dengan HP. Batasi ya. Kapan kalaupun mereka boleh kapan memegang HP dan berapa lama. Enggak, jangan pokoknya kalau. Apalagi menjanjikan hadiah. Nanti hafal kalau "jus sekian saya kasih HP." Jangan. Ya. Yang sederhana-sederhana saja. Ya. Jus 1 tukar permen. Apa, ya, terus dua, nanti diajak ke mana, itu aja yang sederhana, sederhana saja. Wallahu ta'ala a'lamu bisohab. Nah, sampai di sini ibu-ibu, ada yang perlu dipertanyakan. Jadi ternyata, kenapa syekh itu betul-betul menaruh perhatian, dan mengatakan bahwasanya ini penting untuk para da'i, karena kita sekarang hidup di sebuah zaman, di mana kaum wanita betul-betul diserang, diserang, dan diserang. ya. Dan terkadang mereka diserang tidak merasa bahwasanya dirinya diserang. Nah ini bahaya ini. Walakat kanatil mar'atu sabiqan, kata Sheikh. Dan dulu di zaman lalu, seorang wanita, seorang wanita dulu di zaman yang lalu, la yumkin, tidak mungkin baginya, antasilu ilaiha adda'awat al-mufsidah. Tidak akan mungkin sampai kepadanya ajakan-ajakan yang merusak. Wal ahwa al-mughridah dan hawa nafsu hawa nafsu yang mengajak dia kepada kerusakan. Wal ara'an al-munhallah atau pendapat-pendapat yang rusak yang bebas yang menyimpang. Tidak mungkin sampai kepada mereka Illa kecuali min khilali qanawatin dayyiqah lewat saluran-saluran yang terbatas, cara-cara yang terbatas, iman takunalah rafiqah, bisa saja saluran itu berupa rafiqah tusuk teman yang buruk, au nahudalika atau yang lainnya, fata silu ilaiha ba'dul khilal is ah. dari teman yang buruk itulah sampai kepadanya sifat-sifat yang buruk. Kalau sekarang enggak punya teman, tapi bisa jadi buruk. Gara-gara apa? Gara-gara banyak wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan keburukan itu kepada seorang wanita. Kepada kaum pria pun sama saja. Ya, Maka kita harus sangat berhati-hati. Ammal yawma adabun hari ini. Fatasilu ilal mar'ah qaduratul alam kulli pada hari ini sampai kepada seorang wanita seluruh kerusakan alam pada hari ini sekarang terjadi di sekarang sang wanita di Amerika teng Amerika dia bisa memahami apa yang terjadi teng Amerika subhanallah sekarang kita siang hari kita bisa mengetahui kejadian yang terjadi malam hari di belahan bumi yang lain Subhanallah. Ya. Wa aradil alamin Seluruh keburukan-keburukan alam bisa sampai kepada kaum wanita. Wa fasadul alam Kerusakan kulli. Kerusakan-kerusakan dunia ini sampai kepada kaum wanita. Wa hiya fi qari padahal wanita itu sedang di pelosok rumahnya. Nyelempet. Ya, ngringkel. Nang kasur. Subhanallah. Jadi walaupun dia sedang menyendiri di pojok rumahnya, seluruh kerusakan alam ini bisa sampai kepada dia. Duna antakrujamin baitiha meskipun dia tidak perlu keluar rumah. Maka hati-hati ibu-ibu, kalau punya anak perempuan, kok betah neng omah? dicek apa yang membuat dia betah lo ternyata cuma ceklannya apa? HP, sita jadi ada satu kisah yang tadi pagi saya dapatkan tentang HP, Masya Allah ada satu pondok me, kita bincang-bincang antar bapak tentang masalah HP ya. ada satu pondok beberapa ikhwah ketemu dengan seorang ustad ustad itu cerita tentang pondok dia satu pondok itu melarang santrinya membawa HP sama sekali kalau sampai santri itu ketahuan bawa HP Maka HP-nya akan disita dan dipecah Enggak peduli harganya berapapun Suatu saat ada seorang wali santri, ibu-ibu Nengok anaknya Ya anaknya penasaran mungkin biasa dulu pegang HP Lihat ibunya pegang HP pinjam. Akhirnya HP ibunya dipinjam siapa? San anak. Kemudian HP ini dibawa masuk ke lingkungan asrama. Ibunya masih di ruang tamu. Ketika sedang berjalan membawa HP di lingkungan asrama, peraturannya apa tadi? Santri yang bawa HP, HP-nya disita. Akhirnya HP itu tangkap oleh musrif, serahkan kepada kesan kesantrian. Nggak tahu kalau HP itu adalah HP-nya siapa? Sang ibu. Akhirnya ibunya apa? Bingung. Ketemu dengan Ustadz tadi. Ustadznya santai. Ustadz, tolong Ustadz itu HP saya. Jadi begini, Bu. Peraturannya itu. Santri di sini kalau bawa HP, itu kita sita dan kita pecah. Ustadz, jangan Ustadz itu HP saya. Tolong dikembalikan, Ustadz. Nggak, peraturannya memang begitu, Bu. Jadi memang harus dipecah diye jalan. Kalau ibu-ibu kira-kira dapat mengalami kejadian seperti itu kira-kira gimana? Telepon bapaknya, bapaknya tolonglah <gir> ya kan. Dia adepi ustateki, ustate diadepi baik ya. Ya. Nah, ibunya itu akhirnya ya sudah Bu, sekarang dipikirkan dulu silakan. Kembali dulu sebentar dipikirkan. Ibunya kembali ke, ke kamar. Kemudian Berusaha menemui ustadznya lagi, ustadz tolong ustadz sudah, pokoknya dikembalikan itu kan hp saya ustadz gak sengaja tadi anak saya pinjam Udah gini aja bu HP akan saya kembalikan Tapi tolong bawa sekalian anak ibu Langsung, oh ya sudah, sudah gak apa-apa dipecah <laughs> Masya Allah, tegas gitu loh Ya terkadang memang perlu di antara kerusakan-kerusakan yang ada di pondok-pondok, jangankan di pondok, jangankan di rumah, di pondok, itu rusaknya lewat apa? HP. Makanya hati-hati ibu-ibu. Yang di pondok saja seperti itu tegasnya. ya Bahayanya maksudnya, bahaya HP. Apalagi yang di rumah. Kita nggak bisa ngawasi anak selama 24 jam. Maka hati-hati ibu. Kadurat al-alam tasil ilal marah wahiyah fikaribaitiha kerusakan kerusakan alam ini bisa sampai ke seorang wanita meskipun dia sedang berada di pojok rumahnya. Wallahu taala alamu. Bismawaab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya. Di antara eh, alasan. Pentingnya kita mempelajari buku Buku ini yaitu tentang sifat-sifat seorang wanita Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Insya'allahu ta'ala Mudah-mudahan saya bisa iltizam persis jam 8 nanti mulai Jadi mudah-mudahan saya tidak mundur ya. Supaya ibu-ibu yang punya kesempatan hanya sampai jam 9 Bisa maksimal untuk belajar bersama Insya'allahu ta'ala taala. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa rabbil alamin. Subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soto Ubat nimmtlich mit Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah menebarkan sunnah.